やったね。 バパザキザパギえ t a h u n lima tahun sampai sepuluh tahun pun menurut saya terlalu ringan ya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya、uh, penyakit masyarakat seperti mencuri dan sebagainya、uh, hukumannya ya bahkan lebih berat gitu ya jadi merasa melihat bahwa di Indonesia ini ketidakadilannya sudah sudah begitu kronis ya hingga、uh, perlu d i p a s t i k a n oleh para pemimpin n ya yang harusnya sudah melihat ini dulu. Terima kasih Oke、okay. Bagaimana komentaran n a Pak David? Ya Pak pagi、uh, Ya tentu Kualitas k e t u b a n n y a k a r e a Pasti lebih baik ya, Kita mencukup k e u b u h a n n a terima kasih Pak Harto Selamat pagi Ya、Pak、pagi Saya pikir itu Kayaknya negosiasinya Nggak klop gitu Makanya Dia batalin gitu loh Maaf aja Saya sudah nggak percaya Dengan hukum di Indonesia gitu loh. Pastilah itu Mungkin negosiasi Uh, apa namanya、uh, bar, apa、uh, negosiasi hukuman apa gitu kan itu nggak pop akhirnya dibatalin tapi nanti lihat aja e n t a i lagi juga apa namanya lepas lagi kita lihat aja oke、okay.